Hanya kita ikuti kajian bahagia ilmu Tersembahan dari 8.9.6 Mafa ZFM Inilah 8.9.6 Mafa ZFM Video huwa penuluh Kalbu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'alihi wa'asubihi ajma'in amaba. Sahabat pendengar setia Mahfaza FM di dimanapun anda berada Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu Di radio kesayangan kita 89.6 Mahfaza FM media ukhwah penyuluh kalbu Dan sahabat Mahfaza untuk program Bahtera Ilmu pada kesempatan kali ini kita akan menyimak rekaman kajian Almarhum Ustadzimuhi bin Bakrun L.C. Dengan pembahasan mengenai Munakahat Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita Dan tentunya juga menjadi tambahan ilmu bagi kita Dan mudah-mudahan juga majelis kita pada kesempatan kali ini Dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal baik di sisinya Sahabat mafaza dimanapun Anda berada Mari kita simak Rekaman kajian Almarhum Ustadz Muhyibin Bakrun L.C. dengan pembahasan mengenai Munakahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. <tuh> wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa qad ta'ala wa huwa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim ya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita bersyukur Hari ini kita bersama-sama duduk untuk mendiskusikan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah SWT sebagai satu amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Dicatat sebagai satu amal soleh yang menunjukkan kesetiaan kita terhadap al-Islam sekaligus upaya kita untuk membangun sebuah majlis yang dikatakan raudhah min riyadil taman di antara taman surga. <tuh> sehingga <tuh> lantaran pertemuan kita di kesempatan di hari ini menjadikan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa di akhirat di dalam surganya insyaallah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, sahabat Dan juga orang-orang yang setia Mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti Bapak-bapak, uh, materi yang akan kita bahas Seputar munakahat ya Munakahat itu Hal-hal yang terkait dengan pernikahan Ya Kita tahu bahwa Muatan Islam itu, muatan Islam itu kan, pertama akidah, ya. Kemudian yang kedua adalah ibadah, nah, salat, puasa, zakat, haji. Berikut mu'amalat. Uh, yang terkait dengan Jual-beli, sewa-menyewa Hak tetangga, hak saudara Bagaimana kita Bergaul dengan non-muslim Itu semua Diatur dalam bab Yang disebut dengan mu'amalat uh, Berikut adalah Muna kahat uh, Muna kahat Hal-hal yang terkait dengan Persoalan pernikahan di dalamnya hak dan kewajiban suami istri. Di dalamnya pendidikan anak. Ya, di dalamnya nusus. Nusus itu perselingkuhan lah dalam bahasa modern sekarang ini ya. Selingkuh itu maknanya jika salah satu di antara kedua belah pihak itu tidak melaksanakan tugasnya. Apa yang terjadi? Kemudian hukum itu bagaimana? Ini semua dibahas dalam bab munah munakahat. Terus kemudian yang terakhir adalah jinayat. Jinayat hal-hal yang terkait dengan masalah hukum pidana perdata. Ya, hukum pidana dan perdata itu dibahas dalam bab yang namanya jinayat. Nah, kita di sini pembahasannya walaupun hanya global, Pak ya. kita di sini Nah saya terus terang, belum sempat untuk bikin oret-oretan atau makalah nanti insya Allah menyambung atau menyusul. Nah kita akan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan masalah pernikahan ini. Mungkin banyak diskusi ya, karena banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat seputar pernikahan. ya Seputar pernikahan nanti kita banyak diskusi, itu lebih mengenai insya Allah. Kisi-kisi uh, yang akan kita bahas, yang pertama adalah urgensi pernikahan. Kemudian yang kedua syarat dan rukun nikah. Uh. Berikut prosesi pernikahan seperti misalnya walimah khidbah gitu ya khidbah itu bagaimana sih apa itu yang terlibat dengan khidbah aturannya bagaimana b kemudian walimah dan lain sebagainya terus berikutnya adalah hak dan kewajiban suami istri nah, seputar ini pak pembahasan kita insyaallah Ya, jadi pertama urgensi pentingnya pernikahan nikah itu penting karena itu dia adalah merupakan ibadah syarat dan rukun nikah kemudian yang ketiga prosesi pernikahan masing-masing dimulai dari khidbah bagaimana khidbah ya jadi ada aturan-aturan main yang terkait dengan masalah khidbah, kemudian walimah, pernikahan. Walimah itu nanti ada beberapa, ada ikjas namanya, ada ikdad, ya hal-hal yang lebih nyunah lagi kita akan bahas. Terus hak dan kewajiban, suami, istri secara global. Kalau dilanjutkan lagi ada perceraian, ya nanti kalau ada waktu cerai itu banyak kan, sekarang laki-laki marah. Kemudian, Laki-laki itu mengatakan, "Dah, kita cerai aja." Ya, banyak kasus. Kalau sudah seperti itu terjadi enggak perceraian? <tuh> nah, bagaimana kalau kalimat cerai itu diucapkan oleh seorang wanita? Jadi kalau wanita itu lebih mudah, Pak, mengucapkan kata cerai kan? Nah, begitu kecewa sedikit langsung telapak meja itu diambil. Terus apa-apa yang ada di dalam lemari itu bongkar masukkan ke telapak meja gitu kan, <laughs> dah pulang kan gitu kan. <laughs> nah ini hukum-hukum yang terkait dengan masalah perceraian itu penting. Jadi kita akan banyak diskusi insyaallah Allah. Saya akan singkat saja. Ini panjang sebenarnya urgensi daripada sebuah pernikahannya. Para sahabat, dari para sahabat itu merasa ya merasa ketika dikasih cerita oleh Aisyah istri Rasulullah merasa sedikit amal mereka jadi Aisyah itu bercerita bagaimana sholat Rasulullah bagaimana perjuangan beliau bagaimana dedikasi beliau kehidupan sehari-hari ya beliau setelah Aisyah istri beliau menceritakan kepada para sahabat bahwa beliau itu malam harinya seperti jadi ruh banun filai, artinya seperti pastor tidak pernah uh, tidur kecuali sedikit, ya, yang lain digunakan untuk beribadah siang harinya perjuangan sangat luar biasa sehingga apa para sahabat itu merasa sedikit amalnya kalau dibandingkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian sahabat itu masing-masing mengatakan begini sudah kalau begitu demi Allah. Saya akan berpuasa sepanjang hidup saya. Nah, sahabat mengatakan begitu karena merasa jauh amalnya dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan demi Allah sudah saya tidak akan menikah. Sebab pernikahan bagi saya merupakan kendala berlangsungnya ibadah yang selama ini saya tekuni. Lantaran siang hari puasa, malam hari beribadah Harus mengurus anak dan istri Karena itu saya tidak akan menikah Ada sahabat yang mengatakan begitu Dan yang lain berjanji Saya tidak akan tidur malam Kecuali paling panjang satu jam Saya akan gunakan malam hari itu untuk beribadah Saya akan, saya akan semua begitu mengatakan begitu Rasulullah kemudian kumpulkan mereka para sahabat itu Kalian ya yang mengatakan di antara kalian, ada yang mengatakan akan berpuasa sepanjang hidup. Ada di antara kalian yang katanya tidak akan beristri. Ada di antara kalian tidak akan tidur. Ya, Beliau mengatakan seperti itu. Kemudian, saya adalah, kata Rasul, orang yang paling takwa di antara kalian. Saya adalah orang yang paling sempurna di antara kalian. Tetapi, saya tidur dan Bangun Juga menikah Orang yang paling bertakwa itu menikah Tidak berarti tidak menikah Sebab Amalan-amalan yang terkait dengan pernikahan Bagaimana seorang suami merawat anak Membesarkannya Bagaimana seorang suami Kemudian menyiapkan ubo rampe Dari kehidupan keluarga Itu semua adalah ibadah Maka Rasul kemudian mengatakan Tidak ada satu lembaga Tidak ada satu lembaga Yang lebih berarti Lebih bermanfaat Dibandingkan dengan lembaga keluarga Dan rumah tangga Beliau mengatakan ma Mabunia binaun fil islam Ahabbu ilallah minat tazwij Tidak ada satu lembaga di dunia ini Lembaga Islam yang lebih dekat kepada Ridha Allah S.W.T. dibandingkan dengan lembaga keluarga dan rumah tangga. Jadi kalau ada seorang rektor, bangga. Karena dia memimpin sebuah perguruan tinggi, santrinya itu ada ribuan mahasiswa-mahasiswinya setiap tahun diwisuda. Kalau ada seorang ulama, beliau punya pesantren yang santriawan-santriwatinya itu ribuan. Wah bangga ya setiap tahun saya bisa mengeluarkan sekian santri Itu tidak lebih layak untuk berbangga Kalau dibandingkan dengan seorang suami Dia sukses membangun keluarga dan rumah tangganya Karena apa? Lembaga yang paling dekat kepada Ridho Allah SWT Adalah lembaga keluarga dan rumah tangga Ini pentingnya pernikahan Pak Urgensi pernikahan jadi lembaga yang paling dekat kepada ridonya itu adalah lembaga keluarga dan rumah tangga. Jadi tidak bisa kemudian orang itu mengatakan orang itu mengatakan, oh saya sibuk seorang rektor, enggak ada waktu dong untuk anak dan istri. Oh saya negarawan, mikirkan umat, mikirkan rakyat, tidak ada waktu dong untuk duduk bersama dengan anak dan istri. Itu tidak lebih baik Pak. Jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahuwataala mempunyai lembaga yang lebih diperhatikan ya adalah keluarga dan rumah tangga. Pernah satu saat ada kisah ya yang sangat menarik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar bin Khattab seorang sahabat itu menunjuklah kalau sekarang mungkin SMS atau telpon gitu ya zaman dulu belum ada menunjuk salah seorang yang akan di Tetapkan menjadi menteri Jadi menunjuk seseorang Yang akan ditetapkan menjadi Menteri Dah Kamu jadi menteri pendidikan ya Misalnya begitu Nah besok kita akan taken kontrak Silahkan datang Pada saat yang telah disepakati Bersama antara sahabat Umar Dengan orang tersebut Nah datanglah gasi Saya akan menjadi menteri Taken kontrak datang ke istana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, sesampainya di istana ternyata Umar bin Khattab itu sedang bermain-main, bercandaria bersama anak dan cucunya. Jadi katakanlah bercandaria, lari sana lari sini, kayak main kebu-kebuan gitu, Pak ya. Nyari gendong-gendongan gitu. Nah, melihat kondisi seperti itu, ini calon menteri kaget loh seorang negarawan seorang kepala negara bercandaria bersama dengan anak dan cucunya kaget ya kok begini mestinya yang namanya kepala negara itu sibuk yang dihadapi itu adalah komputer dan kertas nggak ada waktu untuk istri dan anak wah tidak tahan kemudian ketuk pintu calon menteri itu <tuh> langsung tegur Ya Amirul Mukminin, aibun laka an taf'ala Artinya apa? Wahai pemimpin negara, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin negara, aib bagi seorang negarawan kok melakukan sesuatu yang tidak ada artinya, bercandaria bersama dengan anak dan cucunya seperti itu. Mestinya yang namanya kepala negara itu tidak ada waktu untuk bercandaria. Waktunya semuanya adalah untuk rakyat. Dalam artian serius begitu ya Maksudnya begitu Pak Beliau apa, Seorang calon menteri ini kemudian mengatakan Wallahi ana Misli haula asroh Demi Allah katanya Saya punya anak-anak Cucu semacam itu jumlahnya ada 10 Ma kobbal tu Ahadam minhum abadan Saya tidak pernah mencium Salah satu di antara mereka Ya orang sibuk tidak ada waktu dong Untuk mencium anak cucu semua waktu itu untuk negara kan begitu kan ya saya enggak pernah mencium satu di antara mereka karena kesibukan saya terus Umar bin Khattab berdiri dan kemudian mengatakan izhab fa innaka ma'zulun pergi kamu sesungguhnya kamu saya pecat sebelum saya tetapkan menjadi menteri saya pecat sebelum saya tetapkan menjadi menteri enggak jadi murung Karena apa? Fa'innaman layar hamil awlat Layar hamil nas Orang yang tidak sayang kepada anak dan cucu Tidak akan pernah sayang kepada rakyatnya Dan saya tidak akan butuh orang yang semacam itu Nah ini baik dari Nabi tadi hadis ya, Tidak ada satu lembaga Yang lebih akrab Dengan ritu Allah SWT Dibandingkan dengan lembaga keluarga dan rumah tangga Dan E, amal soleh yang terkait dengan e, Sumbang sih kita untuk anak dan keluarga Itu amal soleh yang sangat sangat luar biasa Jadi cerminan seseorang itu sukses memimpin negara Adalah sukses memimpin anak dan keluarga Seorang ustad Mubaleh itu sukses di tengah masyarakat Manakala dia sukses membangun sebuah lembaga terkecil Yang namanya keluarga dan rumah tangga Ya kalau seorang ustadz, ustadzah atau seorang ustadz mau balik itu sudah tidak sukses membina keluarga dan anaknya, ya terus apa yang dijadikan binaan terhadap rakyat dan masyarakat. Karena lembaga yang terkecil pun ternyata gagal. Ya kecuali kalau sudah berusaha, ada contohnya Pak ya, berusaha semaksimal mungkin, ya Ternyata anaknya itu Na'udzubillah misalnya Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Bapaknya Ustadz Bapaknya Kiai, Ulama Besar Tetapi ternyata anaknya Na'udzubillah misalnya Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Setelah berusaha itu mungkin Karena ada contohnya Nabi Lot Nabi Noh ya Kan'am kan anaknya Dan, lain sebagainya, dan lain sebagainya Jadi tidak semua eh, kepala negara itu Kemudian anak buahnya pasti tetapi eh, kepala negara, kepala keluarga itu memberikan contoh yang terbaik. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Urgensi ya, pernikahan mbak, Rasulullah mengatakan, Khairukum khairukum li ahli. Jadi kriteria baik, Kriteria baik ya, Seseorang itu dikatakan baik, Ukurannya adalah, Manakala seseorang itu baik terhadap istri dan anaknya. Jadi itu Rasul katakan khairukum khairukum li ahli Ukuran kriteria seorang itu dikatakan baik Manakala dia itu baik di hadapan istri dan anak-anak Jangan dikatakan seseorang itu baik Ketika di tengah masyarakat luar biasa baiknya Uh, elak-elukan oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat Tapi kepada istri dan anak Nah dari situ Pak oleh karena itu, ketika kita sayang kepada istri, pasti muncul rasa kasih sayang kita terhadap rakyat. Ketika kita sayang kepada anak-anak, cucu-cucu kita, maka muncul rasa kasih sayang kita terhadap umat dan masyarakat. Nah, tentunya kasih sayang yang proporsional. ya Tidak berarti... Ya, enggak belajar, TPK, TPA, enggak apa-apalah kasihan masih kecil ini lah. Nanti kalau dah gede, yang ngeri sendiri itu namanya bukan sayang. Ya, kasihan itu adalah jangan sampai anak dan keturunan saya disentuh oleh seksa api neraka. Maka berusaha untuk mengajak, yuk kita ngaji, yuk diantarkan. Anak sudah dewasa, sudah mimpi basah, sudah usia 12 tahun, ya, karena main bola misalnya. Terus eh, capek sehingga kemudian tertidur, sholat isyaknya bablas bahkan maghribnya mungkin gitu kan ya. Nah kalau kita sayang kepada mereka, maka dibangunkan, diantarkan ke kamar mandi untuk wudhu, ya ditemani sebentar dia sholat maghrib dan isyak, setelah itu silahkan tidur lagi. Ini sayang namanya. Tidak berarti, kasihan lah ya, gak apa-apalah sekali-kali. Biasanya juga sholat kok. Itu gak sayang namanya. ya. Eh? itu tidak, tidak sayang. Jadi sayang itu utamanya jangan sampai karena Al-Qur'an mengatakan "ku anfusakum wa ahliikum nara." Jadi jagalah diri dan keluarga dari siksa api neraka itu bentuk kasih sayang, Pak. Jadi bentuk kasih sayang kita itu adalah menjaga keluarga itu jangan sampai dimurkai oleh Allah. Itu yang paling pokok. Karena itu adalah ideologi satu keyakinan yang muncul dari benak kita pasti ada Surga dan neraka itu bukan sesuatu yang mustahil Bahkan mustahil tidak adanya Pasti ada nah, Ini urgensi daripada pernikahan Jadi betapa bisa kita simpulkan Pak ya, ya Urgensi uh, Ukuran Kesoksesan hidupnya seseorang Hidup seseorang Dilihat Eh, dari sukses keluarga dan rumah tangga, nah, intinya seperti itu. Nah, jadi suksesnya seseorang dalam kehidupan ini bisa diukur bagaimana suksesnya dia berkeluarga dan rumah tangga. Ya, jadi kita perhatian terhadap istri dan anak jauh lebih diutamakan sebelum kita memperhatikan kehidupan yang yang lain ini urgensi atau pentingnya dari sebuah pernikahan. Saya singkat saja, Pak. Karena materi ini hanya satu pertemuan. Ya, Maksudnya kan kalau kita membahas munakahat, ya idealnya kan paling enggak lima atau enam kali pertemuan. Ini menunjukkan bahwa ilmu terkait dengan masalah ini sangat panjang sekali. Saya singkat saja, supaya nyandak ya yang lain. Ini urgensi pernikahan, pentingnya pernikahan. Ya, Kalau dilanjutkan, urgensi dari antaranya adalah sarana yang paling tepat untuk mengembangbiakkan keturunan, ya. Jadi di sana ada dalil Islam itu apa sih? Islam itu datang untuk memelihara lima perkara: akal, agama, ya, keyakinan, etilulfi, kemudian keturunan diantaranya. Sehingga hal-hal yang merusak akal pasti diharamkan, hal-hal yang merusak keturunan pasti diharamkan. Kenapa zina itu diharamkan? Ini salah satu contoh ya. Kenapa zina itu diharamkan? Karena merusak keturunan. Seseorang itu zina, mengeluarkan anak, melahirkan anak. Anaknya siapa? Enggak jelas. Sehingga keturunan itu diatur dalam agama. Ya, ada ubuah. Ini bapaknya fulan, anaknya fulan. Ini dilahirkan dari ini, ini, ini, ini dan, lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena itu kalau ada pertanyaan, kenapa dalam agama poligami itu diperbolehkan, poliandri tidak? Kalau poligami itu jelas Pak, seorang laki-laki mempunyai dua istri, masing-masing mempunyai dua anak, sehingga empat anaknya. Anaknya siapa ini? Oh anaknya Fulan, ibunya siapa? Fulana. Tapi coba kalau poliandri, seorang wanita mempunyai dua laki-laki. Anaknya siapa ini? Rame-rame, ya, repot. Ini salah satu di antara urgensi, nah, kalau dibahas di sana bahkan ibadah yang paling luhur ya mulia diantaranya adalah ibadah disebabkan karena kita menyenangkan istri dengan hubungan biologis ya jadi itu ibadah yang sangat luar biasa ini urgensi dari daripada eh, pernikahan <tuh> ya berikut adalah syarat dan rukun nikah saya tidak mendetailkan ya perbedaan antara syarat dan rukun tetapi secara global saja syarat diterimanya, sahnya sebuah pernikahan. Ini karena agak panjang ini Pak. Yang pertama adalah kedua pasangan. Yang kedua mahar. Yang ketiga akad. Yang berikutnya saksi. Akad itu sehgot Pak ya. Istilahnya dalam bahasa Apa namanya, pernikahan itu uh, Kedua pasangan ada Kemudian Mahar, berikutnya akad sigot Berikutnya lagi adalah saksi, apa lagi Pak? Wali, Hah? Wali. Wali. Ya, yuk kita bahas Satu persatu Hmm Hmm uh, Syarat yang pertama, pernikahan itu harus ada calon laki-laki, calon suami dan calon istri harus. Misalnya saya akan menikah dengan siapa? Calon anak bapak yang masih ada di perut misalnya begitu. Di USG ternyata perempuan itu ya, ya udahlah saya nunggu. Belum ada, enggak sah. Nah, harus sudah ada wujud dan seorang wanita itu ketika dinikahi tidak harus ada di tempat. Sebab apa? akad yang terjadi itu adalah antara laki-laki ya dengan wali. Itu akad yang terjadi, Pak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak melihat loh ini pengantinya orang Katon Nangdi kan gitu misalnya ya. Ya memang tidak tidak harus. Ya itu ketika seorang wanita itu gak gadis. Mengapa demikian? Karena wanita yang masih gadis itu adalah dalam genggaman wali. Nah, dalam genggaman wali. Loh, kenapa demikian? Nah, ini saya jelaskan, Pak. Ya, kenapa demikian? Ya, sebab ya, seorang wanita itu, wanita itu ya, selama di tangan bapaknya, walinya, wah, ini Wanita itu baik dibesarkan dalam pendidikannya sampai usia nikah nah, Usia nikah itu ada di tangan wali Makanya hadis mengatakan La nikaha illa biwaliyin Nikah itu tidak sah kecuali eh, apabila adanya seorang wali Nah kenapa wali sangat berperan di sini Ibaratnya anaknya di Kalimantan Bahkan, misal Pak ya, misal Bagaimana saat seandainya Saya itu menikahkan anak saya Saya tidak memberitahu Seandainya itu kan ya, tidak memberitahu Dia sedang belajar di mana? Di Jogja atau di Saya nikahkan Terus saya akad bersama dengan calon suaminya Saya nikahkan Anda Dengan putri saya bernama Fatimah Dengan mahar yang telah Anda bayarkan 100 ribu, dibayar kontan Ya, saya terima nikahnya nya Fatimah, Binti siapa gituan ya dengan anaknya. -anak. anak itu nggak tahu, sah. Itu sah, itu sah, kan? Karena apa? Nah, berbicara sah dan tidak sah. Karena apa? Wanita itu sampai pada titik di mana kita seorang wali itu menyerahkan wanita itu kepada siapa? Ya kan? Saya punya anak perempuan pak, tanggung jawab sepenuhnya saya, wanita itu. Karena apa, wanita harus lebih dipelihara Kan begitu kan, dibandingkan dengan laki-laki Laki itu ibaratnya Langkahnya lebih luas Tapi wanita Yang harga dirinya itu harus Ibaratnya benteng dari orang tua Terhadap seorang wanita itu lebih Begitulah. Orang tua itu mempunyai peran Kalau kita punya Anak laki-laki, pak saya mau ke Jogja Ya silahkan, pak saya mau ke Semarang Naik apa, travel, silahkan Tapi orang tua terhadap anak perempuan Beda kan pak sama siapa kamu? Kan begitu Naik apa? Dari sini ke stasiun, naik apa ojek? Ojeknya sama siapa? Orangnya benar enggak? Kan gitu kan, lebih Karena itu Allah SWT memberikan peran kepada wali Dari anak se seorang perempuan Itu lebih dibandingkan dengan laki-laki Sehingga seorang wanita itu tidak bisa Memilih sendiri Udah lah saya nikah sendiri Orang tua enggak setuju Udah kalau begitu saya lapor ke Polisi atau ke KUA langsung bahkan bikin surat ya orang tua saya tidak mau menikahkan itu ada istilah namanya Abdul ya sedikit saya sampaikan diskusi ini ya boleh nggak seorang wanita itu nikah tanpa sepengetahuan bapaknya atau walinya gituan ya dia langsung dengan pasangannya ke KUA ke apa jadi seorang wanita itu menikah dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuan walinya itu diizinkan hanya persoalannya satu, nah, itu dibenarkan persoalannya hanya satu karena orang tua itu adol, adol, namanya pak, jadi istilahnya adol, ya adol. Jika orang tua itu adol, ya maka seorang wanita dalam hal ini boleh menikahkan diri gituan ya dengan pilihannya tanpa semangetahan orang tua. Atau dalam artian seorang wanita yang gadis beda dengan janda. Ya kalau janda itu bisa. Tanpa sepengetahuan orang tuanya atau persetujuan walinya. Seorang gadis itu tidak boleh menikahkan diri dengan pilihannya kecuali apabila orang tua itu ah? adol. Nah, nah ya kita kenal dulu Pak. Makanya saya ulang-ulang kan. Nah, jangan sampai tadi disebut apa ya? Kan. diri hafal dulu adol kan gitu Nanti kalau penasaran kan paham kan gitu Apa sih? Adol kan gitu Adol Jadi saya ulang Seorang wanita itu boleh menikahkan diri tanpa sepengetahuan wali Jika seorang wali itu berbuat adol Al-Quran mengatakan Wala ta'duluhunna Janganlah kalian itu berbuat adol terhadap wanita Adol itu apa? Nah, ya Adol itu apa? Adol itu apa? Adol adalah Orang tua yang menolak pinangan anak perempuannya tiga kali lebih. Ya nanti saya terangkan pak. Jadi tidak keterangannya tidak tiga kali titik tidak. Orang tua yang menolak pinangan gadisnya lebih dari tiga kali. Jadi atol adalah. Eh, Orang tua yang menolak ya, Pinangan Anak gadisnya Lebih dari tiga kali Sementara Sementara Yang melamar itu Sudah memenuhi kriteria Artinya kufu dalam bahasa Kufu itu imbang gitu loh Pak Ya kufu Ya Sementara laki-laki itu kufu Kufu kufu itu imbang gitu loh ya mulai dari nasab nah, bapak nasabnya baik-baik yang melamar itu juga baik memenuhi syarat satu kan ya terus yang kedua profesi namanya dalam bahasa arab itu uh, Khirfah profesi bapak ya penghasilannya sekian artinya apa memberi penghidupan kepada anak itu katakanlah sekian gitu kan ya cukup cukup terus calon pelamar itu juga sudah mempunyai penghasilan cukup Sebagaimana Bapak itu membesarkan anak Gitu loh ya Misalnya Bapak mampu membelikan motor Bapak mampu ini-ini Pokoknya anak yang melamar itu kufu Istilahnya penghasilannya itu cukup lah ya Untuk menghidupi anak Bapak Gitu loh maksudnya ya Kufu dalam arti ukuran lah seukuran Itu kufu namanya Nah, profesinya, masa depannya ya, Termasuk profesi itu walaupun sekarang kan Misalnya ya, baru diterima Di PNS, ya gajinya baru 1.800.000 Nah, saya kan 10 juta Misalnya gitu, kan gak imbang, bukan Itu kan masa depannya kan jelas kan Kelihatan kan, ini termasuk kriteria Daripada KU, KUVU. Terus yang ketiga, agama Pak Nah, agama KUVU itu saya orang baik-baik Keluarga saya itu sholat semua Tidak hanya sholat, kadang-kadang puasa senin, kemis Ngajinya juga Baca Al-Qur'annya juga Alhamdulillah ya Dia juga bisa ngajar TPQ, TPA misalnya gitu ya. Long Dia Sholatnya gak genah Ini namanya tidak Tidak kufu ya Tidak kufu ya, Tidak kufu Jadi dalam hal apa? Nasab Profesi, agama Kemudian fisik pak, fisikal Nasab itu keturunan Nasab keturunan Nah keturunan ya Fisikal Loh anak saya Sempurna Pokoknya ya tidak ada cacatnya lah Ini yang melamar walaupun gajinya besar Anaknya ulama besar dinya agamanya mantep Tapi secara fisik Ternyata cacat Apanya gitu misalnya ya Nah, jadi Bapak, jika seorang pelamar, seorang pelamar itu ya, melamar anak kita, nasabnya imbang dengan kita, profesinya imbang dengan kita, agamanya imbang, fisikalnya imbang, ini namanya kufu, namanya apa? Kufu imbang kan gitu ya. Nah, Bapak kemudian menolak pinangan ini satu kali, catatan, enggak apa-apa. Punya hak Bapak. Tidak masih kecil kok. Nanti saja lah. Bapak ingin kamu dinikahi oleh orang yang lebih daripada itu. Itu hak. Masih. Jadi seorang melamar kufu. Menolak sekali. ya, Dengan catatan kufu loh Pak. Tapi kalau Bapak misalnya yang melamar itu nasabnya bagus. Profesinya lumayan. Agamanya bagus. Tapi fisiknya ini berarti tidak kufu. Tidak termasuk satu catatan. Paham ya? Hak Bapak. Hak seorang wali. Jika salah satu ini nasabnya bagus. Ya, profesi lumayan, agamanya kurang. Saya ingin suamimu itu jadi imam kamu. Keluargamu itu jadi sakinah gini-gini. Ya, itu sangat masuk akal. Jadi bukan termasuk kriteria Abdul tadi satu. Ya, satu ini manakala 1 2 3 4 sudah memenuhi syarat kok ditolak hak bapak itu menolak. Ya. Terus datang lagi pelamar. Empat kriteria ini juga masuk tolak lagi. Masih hak bapak. Ketiganya tolak lagi. Oh, sudah tiga kali ini bapak menolak lamaran saya apa ng gitu kan calon suami saya Tiga kali alasannya itu karena anak saya kan kerja penghasilannya lumayan. Nanti kalau nikah ya buat Keluarganya saya gak dapat misalnya begitu kan ya. Jadi pertimbangan dunia. Nah itu baru seorang anak wanita itu meninggalkan orang tua nikah tanpa. Tapi kalau memang benar-benar salah satu di antaranya ini gak terpenuhi syarat hak Bapak. Paham Pak ya? Itu namanya Abol. Jadi seorang wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya dengan pilihan tanpa sepengetahuan wali. Kecuali apabila orang tua itu berbuat adol Apa adol itu? Tiga kali seorang tua menolak lamaran dari seorang laki-laki yang dianggap kufu Imbang dalam hal nasab, agama, profesi, dan fisikal Tapi kalau menolaknya karena alasan salah satu fisik, profesinya, agamanya, atau keturunannya Itu bukan termasuk kufu Sah-sah saja jadi seorang wanita itu tidak bisa punya alasan, bapak itu sudah tiga kali menolak lamaran calon suami saya kok fulan, fulan, fulan, ya gitu. Ya, tapi kan menolaknya alasan tidak dianggap sampai sepuluh kali pun berhak, ya jelas ya pak ya. Dan tidak berlaku, ya tidak berlaku seorang laki-laki itu, seorang laki-laki itu ini biasanya perempuan juga pinter. Karena dia belajar di Stein Misalnya IIN gitu Pak ya, ngerti ini Terus laki-laki itu pilihannya satu Kufu, ya kamu ngelamar Terus besok ngelamar lagi Tiga bulan lagi ngelamar lagi Kan tiga kali sudah ngelamar Begitu dia diterima Nah akhirnya terus ke KUA Wah, Ini kan satu orang Maksudnya orang yang berbeda Tiga itu Jadi gak boleh Ada yang yang begitu kan jadi kalau tiga kali bapak itu menolak lamaran, padahal ini kufu. Nanti kita nikah sendiri. Oh, udah bisa. Itu namanya mempermainkan agama itu. Ya. Kenapa? Ya, gadis. Ya kalau janda dia berhak memilih sendiri. Jadi misalnya ada pertikaian, perselisihan antara orang tua dengan seorang janda. Janda dengan pilihannya maka dimenangkan oleh janda Karena ya bagaimanapun seorang janda itu kan sudah mengetahui kebutuhannya Dalam artian, oh saya nggak bisa hidup tanpa suami Saya nggak bisa, nggak bisa Itu lebih tahu kan Pak, berbeda dengan gadis Gadis itu main perasaan Tapi kalau uh, janda, dia lebih berhak Jadi misalnya janda itu bapaknya nggak setuju Udahlah dia datang kawin itu sah-sah saja ya, ya, ya, nggak apa-apa Pak, diskusin Kadis apa, janda. janda? Ya, yang namanya kawin siri itu sebenarnya Pak ya. Gini, <tuh> dalam bahasa agama saya terangkan ya. Siri itu, siri itu, yang namanya siri dalam bahasa agama ada ditulis dalam fikih itu siri itu tidak diperbolehkan nikah siri. Tapi yang dimaksudkan dengan siri itu sebenarnya begini, saya dengan Pak Makmun ya misalnya. Pak Makmun. Mempunyai laki-laki dan perempuan Saya juga punya laki-laki dan perempuan Di Arab dulu betapa yang namanya mahar itu mahal Karena standar mahal itu adalah mahar itu Untuk hidup selama 10 tahun Jadi orang itu hidup 10 tahun itu berapa? Kira-kira gitu kan ya Itu standar mahar Pak Jadi Indonesia itu Masya Allah paling gampang 5 ribu bisa, 10 ribu bisa Seperangkat alat sholat 50 ribu bisa kan gitu kan ya Ya Allah Ya, luar biasa baiknya gadis Indonesia ini Pak Jadi ada yang namanya standar, mahar standar Itu adalah ukuran orang hidup selama 10 tahun Mas Kawin, mahar gitu kan ya Terus saya dengan Pak Ma'amun sudah rembuk Sudahlah nikailah gadis saya tanpa mahar, udah gak apa-apa Tapi nanti anak saya yang laki-laki menikahi anak Pak Muhibin yang perempuan juga tanpa mahar Dan Gitu kan nah itu namanya nikah siri itu sebenarnya pak nikah siri itu seperti itu jadi rembuk ya keduanya kan nanti gadis anda sedikit saya rugikan tetapi anda pun juga akan merugikan gadis saya gitu loh kan gitu ya karena mahar itu mahal itu makna pengertian daripada nikah siri paham pak ya jadi seseorang udahlah nikailah gadis saya tanpa mahar tapi nanti nih ya kan silang. Nah itu namanya nikah siri itu seperti itu pengertiannya Pak Awalnya Tapi kemudian istilah ini menjadi berkembang Dipakai dengan maksud pernikahan yang tidak tercatat di KUA Sebenarnya yang namanya negara atau KUA itu kan hanya alat legitimasi Jadi nikah itu akan menjadi sah Apabila orang tua kemudian ada saksi kan gitu ya ada maharnya, ada akadnya, ada segotnya, itu sah Pak secara hukum, Pak Nah, jadi misalnya Bapak punya gadis mahasiswa ini terus, wah daripada pacaran melulu Ya Allah, jangan, apalagi sekarang ini kan ya, ya sering pulang malam, katanya belajar, aduh ya Allah saya sebagai orang tua bingung, mumet dah, daripada ini kita nikahkan saja, gitu kan ya terus bapak nikahkan tetangga diundang, ada dua saksi, saya nikahkan anda yang masih keduanya mahasiswa dengan putri saya yang telah dibayar mas kawinnya sebesar seratus ribu, nah itu terus terus aneh dia itu kumpul mereka berkumpul sah sah saja pak itu secara hukum hanya nikah siri yang menurut bahasa kita ini lemah di pihak wanita kan gitu kan ya kalau zaman dulu orang tanggung jawab yang namanya saksi itu tidak hanya sekedar mendengarkan ya. Pernikahan selesai, selesai Saksi itu tanggung jawabnya sampai Pak Jendengan pada waktu itu kan Mensaksikan dan menjadi saksi Pernikahan anak saya Dengan fulan-fulan Nah ini sekarang terjadi Persoalan ini, tanggung jawab Pak saksi itu Berat kok, sebenarnya ya Dalam bahasa agama itu Nah kalau sekarang kan enggak, bahkan mungkin lupa Waktu anda nikah itu saksinya siapa Enggak tahu siapa ya Sebenarnya, agama kan begitu kan ya Nah karena itu negara memberikan peraturan Ada surat nikah, ada surat ini manakala surat nikah itu tidak dipegang Maka hak waris ketika terjadi ini dan itu dan sebagainya Tidak bisa dimakamahkan Jadi secara bahasa agama sebenarnya sah, sah saja pak Jadi seorang gadis menikah dengan sendirinya Tidak sah, tanpa sepengetan wali Tapi seorang yang sudah janda Statusnya adalah sah-sah saja Tanpa wali sah tanda. Paham ya Pak ya? Ini ini bicara tentang hukum agama dulu kan gitu kan, ya. Tetapi kemudian negara itu melindungi kan gitu kan, ya. melindungi undang-undang dengan aturan. Nah, tujuannya apa? Manakala terjadi sebuah atau sesuatu yang tidak diinginkan, pertikaian atau apa, maka ada mahkamah, ada data-data kan begitu. Sehingga kemudian istilahnya itu muncul fatwa. Nah, jadi bukan hukum tapi fatwa. Yang namanya fatwa itu adalah Bukan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan Nasunah Tapi sebuah kesimpulan Mengingat nah Itu fatwa namanya Pak Jadi ada dalam agama itu istilah fatwa Jadi Bapak jangan nanya Kok kamu mau fatwakan ini haram Dalilnya mana Ini contoh aja ya Lepas jadi Bapak setuju, setuju atau tidak gitu Kan ya? Misalnya fatwa Haram, merokok Misalnya gitu kan ya Rokok itu haram, fatwa Dalilnya mana, enggak ada Kalau ada dalilnya secara jelas itu namanya bukan fatwa. Fatwa itu adalah berdasarkan survei maslahat dan madharatnya kan gitu kan ya. Oh, rokok itu ternyata banyak madharatnya. Ya, rata-rata orang yang merokok itu merugikan kesehatan ini ini kesimpulannya. Paham Pak, Pak itu itu fatwa, Pak. Fatwa MUI, fatwa ulama begitu. Demikian juga MUI itu bisa mengatakan bahwa pernikahan siri itu haram hukumnya. Itu fatwa. Bapak tidak bisa menanyakan dalilnya mana? Wong Allah sendiri tidak mengharamkan kok fatwa berani beraninya mengharamkan berdasarkan maldorotnya lebih besar apa maldorotnya? Betapa banyak seorang gadis yang terpenggelai. ya dinikah tiga bulan ditinggalkan setelah itu gadis lapor ke pengadilan mana datanya? Nggak ada, kan? Siapa yang rugi? Apalagi sudah punya anak laki-laki kabur. Terus siapa laki-laki yang menjadi suamimu? Ini, ini, ini. Bisa jadi laki-laki? Enggak. Saya enggak merasa jadi suami dia, ini, ini, ini, ini datanya mana? Kan, nah, Sehingga kemudian muncul fatwa haram. Paham Pak ya? Nah, tapi dari, uh, kenapa? Ya sah, sah, sah, sah, sah, sah, sah. Nah, Tapi haram dalam artian hal ahwal gitu loh ya. Haram bukan karena menjadi perzinaan enggak. Tapi menikah secara siri itu adalah dosa, karena akan merugikan orang lain. Tapi sah? Ya, dosa. Sama dengan cerai. Cerai kan boleh, tapi dibenci oleh Allah kan begitu? Ya, ya. Sama. Ya, ada jalan keluar. Wah, mungkin sudah nggak terjadi kecocokan di antara laki-laki dan perempuan. Kan nggak bisa dipaksakan kan harus terbelenggu terus menjadi suaminya, terus istrinya, terus ya. Contoh misalnya seorang wanita punya penghasilan, laki-laki itu nggak punya penghasilan, kerjaannya nongkrong, main gaple, pulang malam, ya minta dibiayai ongkos oleh istri. Kalau nggak ada hak cerai, wah saya mau minta cerai dosa, ya ada jalan keluar, gitu kan? <gitu kan? Ya. Ya. ya, ya dosa pak. Karena fatwa itu dibikin untuk frame ya dalam rangka untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak memungkinkan dosa. Wah itu itu nanti nanti panjang itu pak. Nah, nanti terlalu panjang ya nanti ada nanti ada diskusi tersendiri kan ya. Ya, ya. ya lah udah itu nanti nanti panjang itu nanti. Jadi intinya saya jawab syarat singkat kan kita ya. nih. Kalau bapak meyakini saya itu sering ke dokter jantung. Jantung memberikan saran kepada saya tinggalkan rokok pak. Sudah tahu bahwa gara-gara rokok saya itu kena jantung. Gara-gara rokok istri itu marah-marah melulu. Long penghasilan setiap hari tiga ribu. Rokok satu bungkus, bawah pokoknya dua ribu yang sepuluh ribu. Ini kan namanya gimana? Kita kebutuhannya banyak rokok satu bungkus berapa pak? Ini ini ini kita tahu. Gara-gara rokok, anak istri marah, terpengelai. Gara-gara rokok, saya harus datang ke Pak Wasit setiap bulannya. Gara-gara sudah tahu kok dilanggar, ya. itu dosa jelas Pak. <tif> <tif> ya. <tif> Lanjut Pak ya. Ya. Kemudian uh, sampai di mana tadi? Mahar ya, Mahar. Mahar. Mahar itu Rasulullah mengatakan aqallu muhuri hinna aktsaruhunna barokatan. Jadi seorang wanita yang kecil maharnya itu adalah wanita yang banyak keberkahannya. Jadi janganlah kita menuntut mahar, tapi mahar itu sebenarnya begini, Pak. Adanya mahar itu ya ini catatan sebenarnya. Kenapa ada mahar? Karena mahar itu adalah sebagai pengganti hilangnya kegadisan seorang wanita. Terima hari itu adalah sebagai pengganti hilangnya kegadisan seorang wanita sebenarnya. Jadi misalnya seorang wanita itu dinikahi seorang laki-laki, ya, baru tiga hari, ya baru tiga hari wanita apa suami itu meninggal dunia, kan gitu ya? Misal, misal contoh. Seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki, tiga hari atau seminggu suaminya itu meninggal dunia. Berarti dia kehilangan kan? Kegadisannya sudah tidak ada. Maka kenapa ada mahar? Seorang wanita itu memegang mahar. Jadi setidaknya, ya, setidaknya bebungah lah. Setidaknya berbunga Jadi ya kegadisan saya itu sudah tidak ada, tapi kan saya punya mas 28 tapi kan saya punya apalah ya uang tunai yang ada di bank sekian itu fungsi mahar. Sehingga mahar itu Bapak bisa ngukur kira-kira gadisnya seseorang itu hilang dibayar dengan halal berapa nih itu. Oleh karena itu murahnya mahar itu sebenarnya tidak 5.000, ribu, 10.000 ribu seperangkat alat salat. Itu kan gampang sekali. Heh? Nah, apalagi. <laughs> Jadi intinya begini, Pak. Intinya begini ya. Kalau acara walimahan, resepsi itu sampai 50 juta, 100 juta. Ya paling enggak maharnya ya 5 juta, 10 juta gitulah. Ya, itu untuk menghari. Jadi oh, mahar itu adalah mutlak murni dipegang oleh seorang wanita, punya. Nah, saya yang tadinya gadis menjadi tidak kan gitu kan ya? Saya yang tadinya bebas sekarang terbelenggu dalam artian bahasa kasarnya Ada dalam genggaman seorang laki-laki Maka ada pegangan Jadi yang namanya mahari itu adalah sesuatu yang dipegang untuk seorang Nah itu ukurannya seperti itu Jadi sebenarnya kurang tepat ya sah-sah saja Acara pernikahan, perhelatannya itu sampai ratusan juta Uh acara ini, ini, ini. Maharnya seperangkat alat sholat Apalagi Al-Quran Pak Sebenarnya Al-Qur'an itu tidak tepat. Al-Qur'an tidak tepat, Pak. Jadi ya ini penting, penting saya sampaikan. Yang namanya mahar itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan istin yang dijadikan senang-senang. Jadi sesuatu yang dijadikan apa ya? sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa dijadikan eh uh, apa ya? bahasa yang paling tepat. Artinya sesuatu yang dibanggakan gitu ya. Jadi Al-Quran, para sahabat itu mahar Al-Quran itu bukan fisikal Al-Quran, bukan Salah itu Ya, kurang tepat Pak <tuh> Ya, sah-sah saja Ya, um, tapi kurang tepat Jadi, yang namanya mahar Al-Quran itu adalah berupa Bacaan dan pendidikan pelajaran Al-Quran yang diberikan oleh suami kepada istri Jadi misalnya eh, Sahabat Ya Rasulullah Wanita itu solihah illam takun bika hajah fazawijni biha. Kalau panjenengan tidak ada niatan untuk menikahkan dia dengan siapa, tolong nikahkanlah wanita itu dengan saya. Sahabat bertanya begitu. Kamu punya mahar? Enggak punya apa-apa kecuali hafalan Al-Qur'an, surat Al-Anfal, surat Al-Maidah. Udahlah, nikahlah kamu dengan mahar Al-Anfal. Jadi saya nikahkan Anda dengan putri saya bernama Fatima dengan mahar surat Al-Anfal. Itu para sahabat. Artinya surat Al-Anfal itu diajarkan kepada istrinya. Al al -sirat, al -sirat, al -sirat. Iya Pak, berat itu. <tik> ya Bintang film kan itu kan ya. Maharnya Al-Quran. Seperangkat alat sholat. Benar-benar Pak. Al-Quran itu, berat itu. Makanya kurang tepat. Jadi bukan fisikal Al-Quran Musafnya itu yang harganya 100 ribu atau 50 ribu, bukan. Jadi saya nikahkan Anda dengan putri saya bernama Fulan, Fulanah ya, binti, dengan mahar surat Al-Ikhlas. Dia mengajarkan, Bismillahirrahmanirrahim, qulluallahu had, allahu sumat. Kemudian ditafsiri, diajarkan, sampai kemudian istri itu yang tadinya tidak faham, jadi faham. Itu mahar Al-Quran. Ya, jadi berat. Jadi Bukan berarti, wah bagus nih Al-Quran. Tidak. Lebih-lebih saya kemarin lihat di toko ini ada Al Quran Bu, aku sakap buat aku sakit buat mahar lah nah, bukan bukan dua-duanya bisa baca lebih-lebih ya betul pak betul itu ya, betul jadi bukan bukan tidak diperbolehkan boleh tapi berat. Ya, Al Quran itu bukan fisiknya jadi sesuatu yang dinilai, bisa dinilai kan dalam artian nilainya itu adalah sebuah pengajaran. Makanya mahar yang paling tepat kalau sekarang ini ya berupa emas uang atau apa kan ya, yang kemudian dijadikan pegangan oleh seorang wanita. Ya, berikut adalah akad pak. Ya akad, akad itu, nah ini kalau diterangkan secara detail adalah kalimat yang difahami oleh kedua belah pihak. Bagaimana akadnya seorang yang bisu misalnya ya, ya misalnya, iya, ya seorang hakim mengatakan. Ya. Ya. Oh, jadi kan gitu kan. Jadi ada seorang yang tidak bisa ngomong kan, bisu kan? ya. Kan gitu kan gini, saya pernah menyaksikan kan, gini ini kan berarti berduaan. Ini. Nah, oh. Terus, ya seorang yang bisu itu mah kan jadi sudah. Jangan dipaksakan, Pak. Ayah hayah, nikah, nikah terus. Wah, belum bisa-bisa, Pak. Kapan nikahnya? Belum bisa ngomong. Hah? Udah. Hmm. Bagaimana pernikahan dengan telepon misalnya via telepon. Misalnya kan gitu kan ya. ya seorang e, calon pengantin laki-laki itu di Purwokerto. Kemudian <tuh> walinya itu di Surabaya. Dah, telepon semuanya. Ada saksi ya dari speakernya, loud speaker itu kan Ya, sini ya, siapa? Muhammad, benar? Ya. Kalau seandainya Telepon itu tidak subhat, subhat itu dalam artian tidak yakin lah kan gitu kan, ya Ya Sebab e, boleh dan tidaknya pakai via telepon itu kan sekarang kan bisa jadi suaranya itu beda kan gitu kan ya Ternyata itu yang menjadikan subhat itu seperti itu, boleh dan tidaknya Tapi kalau dengan alat apapun yang kemudian saksi dan yang lain mengatakan bahwa ini adalah suaranya Ahmad Betul ini Ahmad suaranya Dan ini adalah suara bapaknya, tidak masalah Pak walaupun walaupun ada ini ini catatan walaupun ada hanya Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu mensyaratkan akad itu harus ada dalam satu majlis Ini pengetahuan aja Pak ya. Jadi wacanalah satu saat. Boleh enggak di Surabaya walinya saya nikahkan Anda dengan anak saya yang sedang kuliah di Unsud dan gituan ya. Kuliahnya itu di sini, bapaknya di sana. Ada saksinya. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, tapi ada yang mensyaratkan hendaknya akad itu harus dalam satu majlis baik wali maupun. Nah, itu lebih selamat insya Allah. Ya, jadi kalau Bapak harus ada dalam satu majlis supaya tidak terjadi fitnahan itu ya. Ini kaitannya dengan akad. Kemudian saksi. Ya, berikutnya adalah saksi. Saksi itu harus adil. Yang dimaksudkan adil itu Pak, bukan berarti adil membagi dua, 50-50 itu tidak. Adil itu ya, adil itu artinya saksi dua adil gitu ya. Muslim, adil itu. Baligh. akil. Ya. Muslim, baligh, akil. terus harga dirinya terpelihara. Hmm, harga dirinya terpelihara Standarlah Jadi panjirkan tidak boleh Menjadikan saksi itu adalah dari seseorang yang Harga dirinya itu tidak terpelihara Maknanya bagaimana Pak Satu kampung itu tahu Bahwa ini orang penipu Ini preman ini Pot hilang dia Janji sama dia tidak pernah ditepati akad sama dia tidak pernah diselesaikan Orang semua tahu bahwa ini orang, masya Allah nggak bisa dipercaya, nggak boleh itu namanya harga dirinya tidak terpelihara, ya, ya namanya orang kan mempunyai kelemahan pasti. Jadi yang namanya adil itu bukan berarti adil dalam membagi, pak. Adil itu maknanya muslim balik akil harga dirinya, akil akal berakal, akil itu berakal, artinya tidak stres gituan ya, akalnya itu sempurna, tidak gila. Kan ada orang yang stres kadang-kadang ngomongnya ngelantur. Itu kan? Itu namanya akil. Jadi akalnya sempurna, balik. Dan semua hampir sepakat para ulama mengatakan harus ada laki-laki. Wanita itu boleh menjadi saksi di luar tiga hal. ya. Satu, nikah. Yang kedua, hat itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia. Hat itu... Masalah pidana Dalam agama loh ini ya Kalau pidana di Indonesia banyak ini Perempuan jadi saksi Nikah, pidana, kemudian cerai Ini tiga hal ini wanita tidak menjadi saksi pak Jadi boleh enggak Kalau seandainya saksinya itu 20 orang Menggantikan 2 orang saksi Jadi pengantin laki-laki wali kemudian perempuan semua. Wah, enggak ada saksi nih. Ya. Ya, yang dimaksudkan pidana itu begini, Pak. Ya, pidana Islam. Misalnya misalnya ya, seseorang itu berzina. Kan nah, kan ya. Nah, berzina kan, maka kemudian dicambuk, maka kemudian didera ya. Yang menjadi saksi bahwa fulan itu zina, kalau perempuan enggak bisa didengarkan. Artinya perempuan itu melaporkan fulan itu telah menzinai adik saya, kakak saya ini nih karena itu tolong dihukum ini-ini. Tidak. Jadi ini dalam agama loh Pak. ya Jadi nikah, pidana, cerai. Itu tidak berlaku bagi kaum wanita. Jadi sekali lagi, jadi seandainya dalam satu komunitas, jadi ada seorang wali, kemudian pengantin laki-laki, yang lain perempuan, semua. Nah saya pikir kualitasnya samalah. Ini kan wanita-wanita. Nah, itulah hukum. Mengatakan seperti itu. Kalau digali Wah banyak sekali, ya banyak sekali yang yang bisa kita bahas di sini. Saksi, saksi, adil. Kemudian wali, ya wali. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan kan ya, wali. Tadi sudah saya sebutkan e, seorang wanita itu ada dalam genggaman bapaknya kan. Karena apa, pak? Setelah dia itu nikah, maka hak perwalian itu pindah ke suami. Kan gitu kan ya? Oleh karena itu, ini hak terakhir. Sehingga wali itu mempunyai hak untuk diserahkan kepada siapa putrinya itu. Penting. Jadi wali dalam hal ini tidak hanya sekedar jengrengnya ya duduk di enggak, wali itu di sini maknanya adalah persetujuan. Wali itu maksudnya adalah persetujuan yang paling pokok. Jadi begini maksudnya, Pak. Maksudnya begini. Ya, maksudnya begini. Ada seorang gadis, bapaknya enggak setuju. Tapi anak gadis itu kemudian kepada kakaknya setuju. Kan gitu kan ya? Adiknya enggak setuju, ibunya enggak setuju. Terus adahlah karena bapak enggak setuju, Mas njenengan aja jadi, jadi wali kan gitu kan ya. Terus kemudian ke KUA. Kakaknya jadi wali, oh tidak bisa Saya nikah, ada wali Walinya siapa? Kakak saya Tapi kan bapakmu tidak setuju Jadi yang dimaksudkan kedudukan wali itu adalah Persetujuan Dari seorang ayah Didukung dengan ibunya Ya, ya Sebentar lagi, paham saya Ya. Jadi didukung oleh Jadi itu persetujuan pak Adapun kemudian diwakilkan kepada Anaknya yang terbesar gitu kan ya. Tidak masalah. Jadi sekali lagi paham Pak maksudnya. Yang namanya wali. Wilayah perwalian dalam pernikahan itu maknanya adalah persetujuan. Sehingga jangan kemudian diartikan seorang gadis. Sudah terlanjur seneng dengan laki-laki. Bapaknya melarang, tidak setuju. Itu hak dia. Wang yang membiayai, yang membesarkan, yang repot dia kok titik terakhir, hak terakhir dia itu melimpahkan amanah ini kepada siapa, kan gitu kan setelah nikah nanti kemudian hak perwalian itu menjadi milik suami, oleh karena itu jangan dirampas bapak gak setuju, wajar kecuali tadi abdol kan pak ya nah, jangan kemudian saya nikah pakai wali, walinya siapa? kakak saya, yang namanya wali kan tidak harus bapak oh, ketahui bahwa kedudukan perwalian itu adalah persetujuan ya, bukan wujudnya wali. Bapak saya enggak setuju sama kakak saya. Bapak saya kakak saya enggak setuju kan adik saya. Kakek saya enggak bisa. paham, Pak ya? Ya. ada ada aturan wali wali wilayah ini. Nah, saya katakan sekarang, Pak. Oke, sekarang saya katakan. Kalau kita itu berbicara tentang mencari yang mudah mahar, pasangan, akad, saksi ini kan ya. Ni ni ni ini ilustrasi saja Pak. Jadi ada seseorang yang kepengin mencari yang mudah. Yang gampang. Ini menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan nikah itu sah tanpa mahar. Ya. Yang penting yang lain ini terpenuhi. Ya, saya ikut Imam Syafi'i dalam hal mahar. Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, Malik yang namanya nikah itu sah Yang penting ada kedua Ada mahar, ada saksi ada, Walaupun tidak ada akad Sehingga akad saya menurut Imam Malik Menurut Imam Abu Hanifah Saksi itu tidak wajib, yang penting ada wali Ada ini, ini, ini Dalam urusan saksi saya mengikuti Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah Terus wali Saya kan boleh tanpa wali Menurut Imam Ahmad bin Hambal Nah dalam wali saya mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal sehingga mahar tidak ada. Saya ikut Syafi'i. Ya. Akad tidak ada, saya ikut Maliki. Saksi tidak ada, saya ikut Imam Abu Hanifah. Wali tidak ada, sehingga kemudian langsung yuk pergi ke hotel. Sudah kamu jadi istri saya. Sah. Kan ada seperti itu, Pak. Ya? Enggak boleh. Itu dalam ilmu fikih namanya talfik kan gitu kan, ya. Jadi ya kan boleh kan, ikut tuh syafi, ikut maliki, ini ini dan, dan sebagainya. Ya sedikit saya tambahkan tentang prosesi. Berikut adalah khidbah. Khidbah itu artinya melamar. Ya dalam bahasa agama khidbah itu maknanya ya melamar ya. Jadi khidbah itu dimulai dari nazar. Nazar itu melihat. Ya. Yang dimaksudkan dengan melihat itu adalah Baik secara langsung maupun secara tidak langsung Menanyakan kepada teman-temannya Dia itu bagaimana ya Itu khidbah proses ya Nah itu pertama nadhur <tuh> Nadhur itu melihat Melihat dengan cara bertanya-tanya Teman-temannya ditanyain keluarganya bagaimana ya Akhlaknya bagaimana, perilakunya bagaimana Yang kedua adalah nadhur khidbah hakiki, hakikat Khitbah ya, dalam arti khitbah, melamar. Uh, khitbah ini yang dimaksudkan di sini seorang laki-laki itu melihat <tuh> uh, fisik dari seorang wanita. Tentunya setelah nazar Pak. Jadi khitbah itu diizinkan setelah dia itu mempunyai keputusan 90,9 persen, dia adalah calon istri saya, kalau tidak ada halangan yang berarti. Tidak berarti, oh saya mau khidbah lah, melihat. Ya kalau cocok, kalau enggak, ya enggak. Oh enggak bisa begitu. Nah, karena itu, seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk melihat penampilan seorang wanita sebagaimana wanita itu kebanyakan waktunya bersama dengan keluarga. Maknanya apa? Lepas silbab, ya, pakai daster. Itu boleh. Tapi sekali loh, sekali ya. Tidak berarti setiap malam minggu khidbah, yuk. Nah, ya, nah, Jadi hak seorang laki-laki itu melihat Bagaimana Jadi boleh sebenarnya Seorang laki-laki itu melihat Penampilan seorang calon istri itu Ketika dia itu Ya penampilan Sebagian besar lah waktunya itu Ya santai gitu kan ya Ya Kan paling tidak kan rambutnya bagaimana Lehernya bagaimana itu Itu itu hak itu, itu Tapi sekali lagi adalah Sekali ditemani oleh Keluarga dan Mahrumnya Itu khidbah intinya seperti itu Udah Berikut adalah walimah Walimah itu eh, Resepsi lah ya Pernikahan Dan yang namanya walimah Resepsi pernikahan itu tidak harus Dilakukan pada saat Pernikahan berlanjut, berlangsung Boleh akad nikah dulu, walimahnya minggu depan Boleh akitnya, akadnya itu lebih dulu, ya, walimahnya itu nanti Tapi yang tidak boleh adalah walimahan dulu baru akad <tuh> Atau sudah kumpul dulu baru akad <tuh> Karena akad itu adalah yang menjadikan halalnya sesuatu yang tadinya haram Boleh ya, walimah itu Ya adat istiadat Jawa atau apa sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Sah-sah saja Pak Ya itu sah-sah saja Mau dengan cara yang penting islami Yang tidak diperbolehkan wali mahani itu adalah Mengundang orang-orang tertentu Yang dibedakan antara miskin dengan yang kaya Ya Jadi hanya misalnya hari ini khusus untuk orang-orang yang kaya Hari besok khusus untuk orang-orang yang Misalnya begitu kan ya, maka seandainya walimahan itu dilaksanakan lebih dari satu hari, tidak wajib menghadirinya. Jadi mendatangi walimah itu hukumnya adalah wajib, selama tidak ada syari sakit atau apa, atau walimah yang di dalamnya itu melanggar aturan agama, tidak wajib kita datangi. Di dalamnya itu ada syirik-syirik, ya ada acara-acara yang bertentangan dengan syariat, ada aurat yang terbuka, ya seperti telanjang begitu. Atau walimah itu dilaksanakan lebih dari satu hari, yang hari-harinya itu dibedakan antara kelas satu dengan kelas yang lain. Itu menjadi tidak wajib. Nah, mengapa? Mengapa menghadiri walimahan itu hukumnya adalah wajib? Karena begitu pentingnya walimah itu, Pak. Begitu butuhnya kedua mempelai itu akan dukungan dari para hadir Jadi yang hadir itu datang memberikan selamat Ada doanya kan Mudah-mudahan Allah memberkahi Kedua mempelai Berkah baik terkait dengan beban maupun kesenangan Itu semua berkah Senang itu kan menjadi suami istri senang beban itu kan nafkah, tanggung jawab, keduanya itu diberkai. Dan Allah mengumpulkan kalian dalam satu perjodohan yang dirinduai oleh Allah. Doa, ya kalau enggak apal ya mudah-mudahan ya menjadi pasangan yang ideal, diberkai oleh Allah, panjang umur, jodohnya langgeng, diberi keturunan yang sehat, baik, dan nah, misalnya begitu. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh kedua mempelai. Karena itu Allah mewajibkan kepada setiap kita yang diundang wajib kecuali apabila dobel kan gitu ya maka yang wajib itu yang lebih dulu pak hari ini saya dapat dua undangan nih <guruh> ya, atau bahkan tiga seringnya malah empat nih ya, pak ya <guruh> yang yang wajib itu yang pertama lebih dulu pak seandainya kedua ketiga tidak datang kita nggak dosa ya undangan yang wajib itu yang bernilai wajib hukumnya selama kita nggak sakit ya tidak ada udur apa ya itu hukumnya jadi nggak boleh ya, males lah capek nggak nggak boleh wajib memenuhi undangan dan wajib itu akan digugur, manakala tadi lebih dari satu hari manakala di dalamnya itu ada acara-acara yang bertentangan dengan agama menjadi tidak wajib tapi kalau acaranya itu tidak ada yang menghalangi datangnya kita ke walimah tersebut ada hukumnya adalah wajib Ya, karena betapa butuhnya kedua memelai itu akan dukungan dan doa kita. Ya, sampai di sini aja, Pak. Saya ingin ya pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan kasus keseharian ya, karena ini adalah sangat banyak sekali. Monggo Bapak Silakan yang dulu. Ya, tidak masalah, Pak. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ya, jadi dapat dua undangan. Tapi sebenarnya begini, Pak. Sebenarnya begini ya, seseorang itu ketika diundang itu musnahnya seneng Tapi budaya kita itu kalau diundang malah susah <tuh> Itu yang jadi masalah kan? Alhamdulillah hari ini gak usah masa ada undangan ini makan Intinya begitu pak Jadi pada prinsipnya yang namanya walimah itu kan ya Oleh karena itu kalau bapak kepingin, adalah saya tinggal apa sih Saya kepingin semuanya adalah islami Karena itu saya akan menikahkan anak saya yang selamatan lah, intinya kan gitu kan ya, ya. jadi selamatan. Nah, terus kemudian kasih tahu udahlah tolonglah. Yang penting jaringan itu datang dan datangnya jangan jam 12, tapi tolong datangnya jam saat akad nikah berlanjut. Jadi akad disaksikan oleh banyak orang, Didoakan oleh banyak orang. Setelah itu makan bersama itu Insyaallah lebih islami. Jadi yes, pokoknya ya enggak usah macem-macem lah intinya begitu kan ya. ya jangan sampai menjadi beban. Jadi dengan pokoknya tolonglah. Jadi betul-betul kita itu diundang itu untuk menyaksikan pernikahan. Setelah itu kemudian makan bersama. Sebenarnya walimah itu begitu pak. Ya, ya wajar ya, teman lama. Terus oh, ada pernikahan kemudian kita ngaduh apa, gitu wajar seandainya. Tapi itu tidak menjadi beban. Tapi buktinya, masya Allah, kadang-kadang kan eh, saya kan ngocek kadang-kadang dulu pak ya, ngocek. Gimana pak kabarnya, Tepun ini? ini. Lah, Jangan-jangan janjane ngelmuayan penghasilan tapi kata kondangan. Lu <SILENCIO> malah seneng toh kata kondangan kan. <SILENCIO> ya, terutama ada satu daerah yang tidak ber, tidak boleh dilanjutkan itu kan. Ada di daerah Cilacap, saya lihat tuh di Sidarja, di Cipari. Saya melihat sendiri kan ya. Jadi walimahan itu jadi ada kayak semacam kot, uh, kayak apa ya? Uh, kayak tempat ya, meja terus dihias begitu ya. Saya pikir saya datang gitu ya, ada pengajian apa? Oh enggak, ternyata ini dua orang itu duduk Pak Jadi setiap orang itu datang Menyerahkan amplop kan gitu kan ya Nih. Terus dibuka nah, Pak Muhyibin 20 ribu, ditulis Astaghfirullahaladzim Ada seperti itu Pak <tuh> Jadi apa? Saya tanya Saya tanya Mengapa sampai terjadi seperti ini katanya, waduh de, kok kenapa seperti ini, katanya untuk mengantisipasi terjadinya amplop kosong katanya <laughs> Jadi karena musim kundangan ya kan, ya mungkin duetnya nggak ada, aduh nggak datang nggak enak kan gitu ya kadang-kadang kan Wah gimana, oh, nanti kalau ketemu wah malunya seperti apa kan gitu kan ya, nggak datang besok ketemu Akhirnya Pak tetap berangkat bawa amplop kan dimasukkan terus Tapi ternyata kosong amplopnya Nah karena banyak terjadi amplop kosong Akhirnya dicatat begitu Jadi setelah barang gawe hajatan itu kan Waduh seribu orang datang fulan-fulan Nanti tinggal mengembalikan kan gitu kan Oh dulu dua puluh ribu berarti saya kesana dua puluh ribu Ya Allah itu sangat tidak bagus Sangat tidak etis itu Pak Jadi pokoknya yang namanya pernikahan itu adalah satu hal ya terutama bapak kepada anak perempuan ingin anak saya itu nanti sejahtera sakinah mawaddah. Udahlah pokoknya diniati dan itu kewajiban kita. Ngongkosi ke KUA, selamatan, istilahnya gitu kan ya, syukuran ini ini itu kewajiban kita sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga tolonglah datangnya jam 11. Saya ingin njenengan itu telepon misalnya ya, datang itu saat akad pernikahan berlanjut. Udah enggak usah macam-macam lah buat ini di antaranya tandanya enggak usah kasih kotak kan gitu kan ya kan nah kalau kita mulai seperti itu insyaallah sehingga kalau orang itu benar-benar mau ngadu bawa terus kemudian diserahkan ini Mbak ya buat Mbaklah ini kan gitu kan jadi kalau memang datang biasanya enggak ada kotak itu lebih kan jadi benar-benar saya datang ini menyaksikan dan memberikan dukungan doa kepada itu insyaallah lebih-lebih kalau Bapak punya acara seperti itu Pak insyaallah lebih Ya kalau 10 orang di antara 100 orang kan menjadi contoh. Ya, hal-hal yang semacam itu kadang-kadang menjadi bumerang kok gitu. Terutama di daerah, Pak. Ya Allah, ada istilah juga istilah nyorok. Nyorok itu dikirim nasi. Ya Allah, saya enggak mau datang tapi dikirim ya Enggak enak. Ada yang begitu? Ya Allah, ini kan bikin orang kan sesek dadanya kan, Nah, itu semua Bapak, Pak bisa mengurangi hikmah daripada malima. Jadi bagaimana? Dimulai dari diri kita. Insyaallah. Jadi kalau Bapak kemudian udahlah apa yang sudah saya berikan dulu kepada itu sedekah infak kan gitu kan? Saya pernah nyumbang fulan, fulan, fulan, fulan sudah infak. Ya. Kita tidak mengharap datangnya lagi wong datangnya lagi kalau enggak berkah juga. Begitu anu juga habis untuk ini, habis untuk ini ini ini. Lah, akhirnya malah enggak ngena. Jadi Nah, pernikahan di masjid atau di rumah sederhana saja. Ini ini ini ngundang beberapa teman. Tolonglah didoakan anak saya, insyaallah. Monggo, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya ya. Hmm? ya, ya. Jadi kalau laki-laki itu boleh diwakilkan, Pak. Tapi yang mewakili itu harus jujur. Jangan wong oh, saya kok jangan anu kan Jadi, perempuan itu boleh tidak ada, tapi kalau laki-laki harus ada dan boleh ya wakil laki-laki itu mewakilkan. Tolong ya, yang gitu kan, ya. Jadi, akadnya pun jelas juga, Pak. Akad-akadnya jelas kan gitu kan, ya. Misalnya kadang-kadang kan hakim ya kan ya dia hakim tidak boleh kemudian mengatakan begini angkah tuka wa zawat tuka makhthubataka eh, fatimah binti ahmad bi mahri halan ya seorang hakim itu atau apa kawai itu akan mengatakan angkah tuka wa zawat tuka makhthubataka bi mahri kada muwakili ana yang telah wakil pasrah wali ya kepada saya harus ada kata-kata seperti itu Nah laki-laki itu akan mengatakan kabil tu nikah hah watas wija lima linafsi lima lima ratus saya terima nikahnya fulan fulan ini ini yang telah. Nah kalau wakil juga begitu kabil tu nikah hah watas wija saya mewakili ini bukan bukan untuk diri saya kan gitukan. <laughs> Makanya ada linafsi untuk diri saya. Jadi kabil tu nikah hah watas wija linafsi saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian untuk diri saya kan gitu kan diterjemahkan juga untuk diri saya kan itu makanya boleh Pak diwakilan boleh tapi dengan cara harus diucapkan saya mewakili nih <guluh> ya tapi harus ada wujudnya baik langsung maupun wa wakil ya monggo Pak <tuh> pertama tadi mengenai proses pelajar pemeriksaan ya Tidak disetujui, lalu dia mengambil jalan pintas menikah di luar negeri. Hmm. Nah, terhadap hal-hal yang seperti ini, Pak, bagaimana uh, nanti tentu hukum mereka, terutama ya. perempuan yang mengambil sikap seperti itu, Pak. Ya, demikian. Ya. ya. Jadi saya jawab pertanyaan Bapak dulu ya. Uh, yang pertama, bagaimana kalau seandainya seorang wanita yang diizinkan untuk tidak hadir dalam majelis itu sah, kok kemudian hadir ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. -sah. Terutama ketika nanti ada kan segot takleq dibacakan kan, uh, ya tanda tangan itu kan kaitannya dengan hukum negara, kan bisa nanti, kan gitu kan, bisa uh, misalnya uh, sesudah akad nikah antara saya Muhammad bin Muhammad ini ini ini saya berjanji dengan ini ini, ini apabila ini, ini kan gitu kan itu sebenarnya kan hak seorang wanita. Kalau seandainya wanita itu ditanya hakim itu kau akan bertanya dibacakan sekota lakinya apa enggak? Ya wanita itu kalau mengatakan baca harus dibaca. Kalau mengatakan enggak usah, percaya udahlah. Ya, ya enggak usahan gitu intinya. Ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. <tuh> itu diperbolehkan, Pak. Kemudian gender tadi, Pak. Yang kedua nanti ya gender itu uh, uh, kebetulan saya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan ini muncul dan kasus-kasus dalam keluarga dan rumah tangga terkait dengan masalah ini kan ya. Jadi kita akui bahwa bahkan dalam sebuah ruangan kuliah itu kan ya, itu banyak wanita dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Kalau satu ruangan itu adalah 40, maka wanita itu bisa jadi 25, sisanya itu laki-laki. Wanita lebih cepat kadang-kadang kuliahnya ya Dalam menyelesaikan studinya dibandingkan dengan laki-laki kadang-kadang Tetapi Ada dua karakter Yang subhanallah Allah itu maha tahu dan maha Segala-galanya Saya kasih ilustrasi Saya kasih ilustrasi Pak Ada Seorang keluarga Laki-laki dan perempuan Perempuan ini katakanlah S2 Pak Laki-laki SMA Bahkan kalau ada orang yang marketing datang ke rumah Wah laki-laki itu udah bingung aja dah istri aja dimajukan dah Kamulah kalau saya itu mudah terpengaruh Yang tadinya tidak beli jadi beli kan gitu kan Pokoknya perempuan ini lebih cerdas dibandingkan dengan laki-laki Bahkan mobil rusak ke bengkel pun perempuan Ada yang seperti itu kan Pak? Coba lihat Bapak duduk seminggu Atau gak usah seminggu Dua tiga hari saja Pasti Bapak akan menemukan betapa laki-laki itu sesungguhnya diberi kemampuan oleh Allah untuk memimpin. Di antaranya, pasti ini sudah survei menunjukkan, perempuan yang cerdas itu mempunyai sifat yang gamang. Sehingga laki-laki itu mempunyai kemampuan untuk tegas. Te perempuan yang semacam itu, walaupun cerdas, pintar S2, wah wow, ini, ini, ini, dan itu. Dia kalau mau beli sesuatu, gamang. Laki-laki itu yang akan meligitimasi, udah ini aja, ini aja. Saya punya tetangga profesor, dokter, wanitanya, laki-lakinya administrasi di diunsut, istrinya profesor. Saya duduk di situ ya ketika manasik haji gini-gini nah, ini. Nah ini, ini-laki-lakinya di sebelah. Tidak usah begitu, gini aja Banyak sekali, bahkan ketika haji itu saya mendampingi gituan ya seorang uh, uh, uh, hanya administrasi, istrinya dokter. <tuh> Tetapi ternyata Allah swt memberi sebuah kemampuan imam kepada laki-laki. Mah, Mama, udah sini sini, enggak usah, enggak usah ikut-ikutan gitu ini. Laki-laki, Pak. Nyata ini. Ya. Saya sendiri secara pribadi itu mempunyai mertua. Ibu mertua saya jauh lebih cerdas. Dia tangkas, ya. Prestasinya bagus dalam kerja dibandingkan dengan Bapak mertua saya. Pendiam, sering salah, tapi saya melihat Ibu ini kalau seandainya tanpa didampingi oleh Bapak sering salah. Betul itu. Ini bukan orang lain, saya duduk bersama dengan mertua sering. Ibu yang cerdas, yang apa-apanya merantasi setelahnya gitu kan ya. Bapak yang langlung-langlung aja gitu kan ya. Nah, sering sekali kita mendapati Ibu ini kalau tidak didampingi Bapak sering salah. Itu satu Pak. Terus yang kedua, Karakter manusia, seorang wanita itu ya Saya banyak menghadapi persoalan-persoalan Wanita itu pak, sehebat apapun Karakter wanita itu satu, senang dipuji Senang dipuji Mudah kecewa ya kan Coba kalau dia punya pacar, laki-lakinya itu cuek gitu kan oh, Gimana sih kamu? Coba pak, nonton sinetron, perhatikan yang semacam itu Wanita itu begitu Yang kedua, karakter seorang wanita itu menyandar Walaupun dia S3, pacarnya SMA, menyandar kepada calon suaminya. Menyandarkan gitu kan? Dia dibelikan ini, beli ini, ini ini. Orang laki-laki dan perempuan pacaran, enggak ada ceritanya. Perempuan itu tuh, "Udah sini aja, beli ini, ini, ini." Ini enggak enggak enggak, pasti laki-laki itu menentukan dan wanita itu lebih bangga ketika diajak. Ketika menjadi pengikut. Ketika diperhatikan. Laki-laki tidak menginginkan perempuan itu setia. Kalau perempuan menginginkan laki-laki itu tanggung jawab, anda itu imam, anda itu pemimpin, saya dibawa kemana kan gitu kan? Walaupun perempuan itu cerdas, nggak ada dalam hal rumah tangga itu pasti dia tidak mempunyai kemampuan akan begini begini gini ini. Laki-laki lebih pak, itu dalam kenyataannya. Coba renungkan sejenak bagaimana saya berhadapan dengan istri saya, ya, itu karakter yang Allah Swt berikan. Oleh karena itu hebatnya seperti apa ada seorang wanita hafal Al-Quran laki-lakinya itu tidak ada yang hafal Al-Quran tidak berarti wanita itu menjadi imam ya nanti kalau sudah menjadi imam kagok salah kafe keliru-liru bacaannya mungkin <tuh> itu pasti pak itu karakter itu jadi Subhanallah jadi walaupun bagaimanapun cerdasnya seorang wanita wanita itu butuh sebuah perlindungan walaupun lemahnya seperti apa seorang laki-laki ini ingin ya seorang laki-laki itu eksis gitu loh saya kan gitu kan. Jadi cara gampangnya bahasa pacaran itu ya kan ya. Bah jalan bersama gelap, kepeleset. Lah, wanita itu kepeleset. Aduh, wanita kan gundelan dengan laki-laki. Enggak -laki. apa-apa ada mamas iki kan gitu kan. Itu laki-laki, Pak. Perempuan, kepengenya gimana sih kamu enggak melindungi gimana sih kan gitu kan. Coba jalan berdua. Seorang dokter misalnya, laki-lakinya itu hanya S1, jalan. Mesti laki-lakinya ditaruh di kanan kan. Perempuannya di kiri. Jadi kalau ada tabrak atau apa itu laki-laki dulu, gitu. <tuk> <tuk> Pasti itu, Pak. Benar itu, ya. Saya eh, dua contoh itu cukup. Ada orang Omsut, seorang profesor, dokter. Laki-lakinya hanya tenaga administrasi. Secara ini status wo jauh. Tapi saya menemani dalam haji itu kan, sebanyak berapa hari, lama. Saya lihat, saya perhatikan terbetul, Pak, gitu, ya. Ini ini Cuk, beli ini pak ini nggak usah lah gue apa kok ibu duduk duduk tangan ini laki-laki, eh tidak berarti terus iya ya saya administrasi dia profesor ya nggak begitu ndak bener tadanya, itu, ya? Kalau laki itu pakai otak, hmm. kalau perempuan ya perasaan itu... emosional ya itu betul pak nah karena itu wah, siapapun hebatnya coba kalau bapak mempunyai anak perhatikan pasti seleranya itu adalah pak ini ekstrim memberitakannya itu ekstrim bangun ini, dia itu orangnya buah ini ini ini ini ini coba teliti belum tentu apa yang dia katakan itu betul karena perasaannya sudah cenderung gandrung nanti tiga bulan berikutnya lagi ganti lagi, oh ndak pak ini pacar yang kedua lebih bagus daripada yang kemarin katanya kemarin bagusan gitukan pokoknya peran bapak pasti kamu boleh pacaran cair orang tapi yang gini gini gini gini, bapak pasti berperan harus meneliti. Kalau diserahkan sepenuhnya, tidak beda dengan laki-laki, pak. Laki-laki itu pertimbangannya lebih jauh, lebih ini ini ini kan gitu kan. Sama. Kenapa perceraian itu hak perempuan tidak ada? Perempuan itu seribu kali mengatahulah cerai, cerai, cerai, cerai, nggak akan terjadi. Tapi begitu laki-laki itu tadi saya katakan kan, perempuan itu begitu udah Kalau begitu gimana? Maunya apa kamu kan gitu kan? Sama suaminya, cerai, cerai, cerai lah. Kalau laki-laki tidak, -laki, walaupun mangkel, marah banget, oh, ya gimana? pertimbangan panjang Itu bisa katakan, kalau perempuan langsung telapak meja, nge, um, baju di lemari sudah masukkan semua, mau kemana? Dah, mau pulang, ini-ini, dikit-dikit begitu Jadi itu, itu, itu, itu, itu, itu kenyataannya Pak, nyata itu Jadi memang Allah memberikan karakter seorang wanita itu, makanya ya kan dalam sebuah rumah tangga ideal itu adalah manakala seorang wanita mendapatkan sesuatu yang dia tidak punya adalah kasih sayang dari suami. Seorang laki-laki mendapatkan kelezatan kenikmatan yang dia itu sendiri tidak bisa mendatangkannya. Itu indahnya sebuah pernikahan. Yang tengah tadi ya, Pak? akhirnya mereka menikah. Oh iya, ya. Jadi tetap tetap tidak diperbolehkan itu itu jadi karena hebatnya seperti apapun Ya seorang wanita itu kan dibesarkan oleh laki-laki Karena itu tadi Hak dari seorang Wali kan gitu kan Terakhir ini etikanya lah kan gitu kan ya. Kamu itu yang membesarkan siapa Menjadi hebat juga siapa kan gitu kan Karena kalau sudah nikah itu sudah Karena dualisme kepemimpinan itu berbahaya Dua kendali itu berbahaya kan Suami dengan mertua Itu kan akan berbahaya Ya Menghormati mertua Tapi tidak berarti kemudian kehilangan kendali Ya, ya. Ya, nah, jadi biologis yang kedua ada sebuah aliran yang kemudian memahamkan kepada anak buahnya yang namanya wali kamu itu adalah wali yang me memberi petunjuk kepada kamu sehingga kamu itu menjadi ngerti tentang agama. Itu salah. Yang namanya wali itu walaupun non agama, beda agama maksudnya mas ya. Tetap walinya itu adalah fulan. Jadi misalnya Fatimah seorang gadis yang sangat cerdas, sangat salehah walinya itu adalah namanya Priono dia seorang kafir misalnya tetap walinya itu bapaknya itu wali tidak ada syarat sahnya seorang wali itu harus muslim tidak Jadi itu sebenarnya wali kan enggak ada kalimat eh, di dalamnya syarat seorang wali itu harus muslim. enggak enggak ada syaratnya Pak Jadi wali itu tadi saya katakan wali itu bukan wujudnya seorang wali itu berada dalam area pernikahan, tetapi persetujuan. Jadi orang tua yang non muslim menyetujui sebagai sebuah penghargaan anak kepada orang tua, di mana hak terakhir wilayah itu sampai di sini. Kepada siapa seorang wali itu menyerahkan anaknya, kan begitu kan? Itu yang namanya perwalian. Sehingga saya nggak cocok. Dia itu dinikahi oleh Fulan. Saya tidak setuju, dinikahi oleh Fulan. Saya tidak setuju, dinikahi. Hatta ini ekstrimnya non-Muslim. Tetap wilayah itu tidak pindah ke tangan yang lain. Karena bapaknya non-Muslim, maka walinya pindah ke yang lain. Walaupun tidak setuju, tidak apa-apa. Tidak. Dia yang membesarkan, dia yang membiayai, kan, gitu kan dia yang merawat punya hak. Setelah itu kemudian wilayah pindah ke tangan suami. Maka hak terakhir itu tolong diberikan. Itu kedudukan daripada wali. Paham Pak ya? Apalagi kalau hanya kemudian pindah ke ustaznya atau apa? Siapa ustaznya? Oh nanti kalau udah kemudian bangkrut suaminya enggak bisa mendatangkan nafkah itu bukan yang bertanggung jawab wali kok. Kan kembali kepada orang tua kan begitu kan? Iya, itu wilayah itu begitu Pak, enggak sah. Walaupun orang tuanya enggak tahu agama sama sekali. Terus kemudian pindah ke ustaz dan gurunya, salah itu. Jadi itu itu satu pemahaman yang keliru. Ya? Pak. Ya, boleh wakil boleh. Itu namanya wakil. Akad dalam akadnya wakil, Pak. Makanya seorang KUA itu mengatakan angkah tuka wa zawat tuka maktubat muwakili ana. Saya ini dijadikan wakil kan gitu kan. Bukan walinya. Karena ada pasrah wali kan, Pak? Yang dituntun oleh siapa namanya? ya. Yang dituntun oleh KPK, KPKN nah, KPKKN. Pegawai pencatat itu kan ya kan ada ada penyerahan, ya Pak Penghulu, kulo pasrah wali datang panjang dengan kulo aturin nikahkan, betulnya kalian ini ini ini, ya saya terima, kan kan ada begitu, ya ya, wali hakim seorang wanita itu dinikahkan tanpa ada seorang wali yang sesungguhnya itu manakala anak itu tidak ditemukan walinya orang tuanya di mana dan sebagainya dan sebagainya begitu, ya itu namanya wali. Wali hakim ya, Begitu Pak ya jelas ya Betapa pentingnya wilayah itu dikuasai oleh Seorang orang tua Dalam hal ini secara biologis Kemudian tadi kaitannya dengan masalah biologis Jadi yang namanya biologis itu adalah Perekat Pak Lem perekat yang mengabadikan Sebuah perjalanan dalam pernikahan Tadi saya katakan Pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang sangat signifikan kan, gitu, kan. Maka ada lem perekat Betapa yang namanya mendidik anak Berat gak Pak? Berat Bertanggung jawab memberikan nafkah, berat enggak? Berat. Kalau tidak ada lem perekat oh nah itu bumbu lah dalam kehidupan kan. Oleh karena itu penting Pak, yang namanya biologis itu. Hubungan suami istri itu sangat penting sekali. Jadi Bapak perlu membaca, Bapak perlu, me ya pokoknya kalau memang itu dibutuhkan dengan apalah sarana-sarana yang lain dalam rangka untuk membahagiakan istri. Dalam rangka untuk membahagiakan suami, wajib dilakukan. Ya, wajib di, dilakukan, dengan sarana bagaimanapun Ini tidak perlu saya detilkan kan gitu kan ya Tidak boleh Jadi ada, misalnya Kenapa pernikahan itu gagal Di antaranya ya, Pasangan itu mengabaikan Hubungan seks Jadi ketika seks itu diabaikan Dianggap persoalan lah Yang menikahkan tidak hanya itu tujuannya Yang penting kita besarkan aja anak-anak lah Yang penting kamu cukup, nafkahnya Tidak bisa Ya pak? Nah ya, makanya ada beberapa cara kan gitu kan. Setelah diusahakan, diusahakan ini ya kan, diusahakan terus maka libidonya seorang wanita itu tinggi sedangkan laki-laki itu sudah tidak ada kemampuan misalnya kan ya. Maka ada beberapa cara, di antaranya dihibur dengan sering ada ada ada, ada budgeting yang untuk keluar main, diajak kemana dan sebagainya ya. Ya, mungkin gantinya itu dengan cara merayu dengan kalimat-kalimat yang Ya SMS yang kayak anak muda lagi kan gitu kan ya sebagai pengganti dari tidak mampunya seorang laki-laki memberikan hak dari seorang wanita jadi diantaranya SMS gimana medaling kan gitu kan ya sampai di mana ini perlu saya ajak jemput kan gitu kan e, itu hal-hal seperti itu penting pak jangan kemudian nolahis tua bayar sok kayak gini lah, nah, setua, iku, lah. Wah, liru itu nanti bisa jebol akhirnya kan lari ke yang lain cari yang lain kan. Suami saya tidak bisa memberikan hak saya, kan gitu kan bahaya itu. Ada beberapa ganti. Sebenarnya pak Allah itu adil sekali. Kadangkala seorang wanita itu, ya kan, mempunyai kemampuan itu yang sangat tinggi, kemudian bisa diganti dengan kalimat, dengan kalimat, SMS, dengan rayuan gitu kan ya, ya digandeng, bagaimana sayang, ke pasar digandeng, ya nggak apa apa lah, kakak nenek nenek kok gandengan, nggak apa apa nggak masalah, karena memang ada masalah di dalamnya, ya. Gak usah malu-malu sama cucu ah, Ya gitu kan pak Ya bahkan Ya kalau ada kemampuan ke vila Seminggu sekali, dua minggu sekali Sebulan sekali pindah tempat Ya, ya. Ada kalanya juga makan hanya berdua Ya Misalnya sekali-kali kan makan pecel Atau apa berdua kan gitu kan Nenek dan kakek, hal-hal ya, seperti itu Bisa menggantikan, itu pak ya Ini antaranya Insyaallah, Allah Wah aduh Ya, monggo sampai jam berapa ini silakan? <tuh> <tuh> Baru jam 8.00. <tuh> yeah. kan? yeah, yeah. ya. ya. saya jawab yang terakhir dulu, Pak ya. Banyak orang itu itu budaya Jawa, Pak. Tapi itu sebenarnya bertentangan dengan akidah. Jadi Bapak harus harus mempunyai sikap yang tepat dalam hal ini. Jadi begini, jadi orang kan meyakini bahawa ketika salah seorang diantara keluarga itu meninggal, maka tidak boleh bikin acara kecuali kalau sudah pindah tahun, kan gitu kan? Ya, ya. Hmm. Nah, hal-hal yang semacam itu namanya tatoyur, tatoyur itu pertanda sial. Itu Rasulullah mengatakan ati ala tu minas sirki. Tatoyur itu kalau kemudian menjadi sebuah ideologi termasuk bagian daripada perbuatan sirik. Sebab yang namanya bahaya, kenikmatan, sukses dan tidak itu Allah. Sesuai dengan kalimat lahaulawala kuwata tidak ada kaitannya dengan tahun tidak ada kaitannya dengan bulan tidak ada kaitannya dengan harinya sehingga ya Allah saya punya tetangga di daerah Cilacap sana pak ya mau bangun rumah itu kan ya kalau orang kampung kan bata pasir semen sudah datang semua tinggal besok hari dua hari yang akan datang tukang sudah dijadikan cuma eh, ini meninggal keluarganya. Akhirnya bubar semua itu enggak jadi bangun kan gitu kan ya. Terutama semennya kan dijual murahan kan gitu kan. Karena enggak boleh bikin acara nah, itu salah seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut ya terkait dengan nasib atau apa kaitannya dengan hari, meninggalnya fulan, hari ini enggak ada kaitannya. Ya, enggak ada kaitannya sama gitu namanya tato yur. Rasulullah katakan atiyaru minas syirki. Pertanda sial hari, tahun, tempat, angka. Angka 13, angka sial itu tidak ada ya. Itu termasuk daripada tatoyur yang mesti pelan pelan kita kita hilangkan. Sehingga menikah di depan jenazah itu begitu. Jadi karena jenazah belum dikubur, oh namanya meninggal itu kan kapan sih meninggal? Saat pisah antara roh dan jasad itu meninggal, bukan keserak Karena belum dikubur kan gitukan ya? Berarti dianggap masih belum meninggal kan gitukan ya? Ayo mumpung masih belum nu nikahkan sekarang kan gitukan nah, itu. Lah itu tadi, itu namanya tatoyur itu, Pak. Tidak perlu seperti itu. Ya, jadi yang namanya kematian itu definisinya itu adalah pisahnya roh dengan jasad. Walaupun belum dikubur udah mati. Ya kenapa harus menunggu karena belum dikubur kan gitu ya. Ya, ndak ndak ndak ya, jarinya hal-hal semacam itu. Ya, kita harus realistis ya apalagi kemudian bertentangan dengan kaidah-kaidah agama ya yang nomor satu kita itu adalah agama gituan apa kata Allah dialah yang menciptakan merawat yang memiliki kita semua Kemudian yang kedua apa tadi pak oh gawan tadi ya nah, tadi saya katakan sebenarnya ya di samping mahar ada itu budaya kan namanya eidat eidat dan jihaz istilahnya dalam bahasa agama itu jihaz itu peralatan ada Tempat tidur, ada apa segala macam Itu budaya, kembali kepada kita Sah-sah saja ya Itu sah-sah saja Dan kalau memang budaya itu seperti itu, lakukanlah Jadi jihaz dan ikdad persiapan untuk walimah Bawa kambing, bawa kayu, bawa apa segala macam ya, Uang dan sebagainya Ya memang yang namanya walimah itu yang menyiapkan adalah laki-laki pak Ya laki-laki Jadi laki-laki itu mengadakan acara Kalau toh acaranya itu di perempuan Mbak. Maka laki-laki itu membantu bukan bukan perempuan dan keluarga yang mengadakan walimah sebenarnya kan begitu. Ya. ya kalau ya, itu. ada gawan dan mahar tadi ya. Ya satu ya, gawan itu sama tugas di saya kalau terjadi suatu gugur cerai dia minta kembali itu Ya. Yaitu budaya etis apa enggak kan gitu kalau memang etis ya. <tuk <tuk <tuk enak, itu, kalau sudah sekali lagi gawan namanya jihas dan iedat persiapan untuk ini itu budaya jadi itu di fikih pun juga diangkat termasuk hari kapan kita mengadakan walimah itu kembali kepada budaya masyarakat. Jadi tidak berarti afdolnya sebelum lima hari harus sudah tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi kalau memang budayanya itu seperti itu ya sah-sah saja. Iya, budaya, ya, budaya itu yang tidak bertentangan dengan syariat Pak. Jadi begini Pak orang kita telur. Itu kalau sudah ini kaitannya dengan agama ya, kaitannya dengan. Saya katakan eh, begini dulu. <tuh> ya. Din definisinya din Pak ya, agama itu apa? Ini penting ini Pak. Dinun adalah agama. <tuh> din agama itu apa? Agama itu apa? Ya, saya kasih definisi yang paling sederhana. Agama itu adalah sebuah keyakinan yang di dalamnya ada unsur rasa cinta, takut dan berharap. Itu agama Jadi satu keyakinan dan amalan Yang di dalamnya itu ada tiga unsur Cemas, khauf, takut Rojak, berharap Dan yang ketiga adalah mahabbah Kenapa bapak sholat Agama itu memerintahkan kita sholat Karena saya berharap Ada pahala, cinta kepada Allah Kenapa bapak sholat Karena kalau gak sholat saya takut Diancam siksa api neraka Takut Berharap, cinta ya itu agama. Ya, takut khauf berharap kemudian zin nah, jadi kumpulnya tiga komponen ini masuk dalam wilayah agama lah. Terus ngitak ndok gitu kan ya. Ndok, gitu ya? Ngitak ndok itu ya. Ya. Terus kemudian dengan ngidek endok ini mudah-mudahan kedua mempelai itu nanti bisa memecahkan persoalan-persoalan. Jadi seperti pecahnya telur kan gitu ya. Sehingga nah, dengan ini, gitu, maka nanti diharapkan keluarga itu bisa memecahkan persoalan-persoalan yang akan mereka hadapi. Ya itu kan berarti ada harap. Kalau Bapak ya dengan acara ada prosesi ngidek telur dan... Itu semua budaya tidak ada kaitannya lantaran mereka yang nikah dengan mitengdok akhirnya nanti menjadi cerdas sehingga tidak ya, tanpa ada unsur seperti itu, itu itu budaya jadi yang namanya budaya itu adalah adat kebiasaan yang tidak ada kaitannya dengan rasa takut cemas dan di luar itu nah kalau itu kemudian dimasukkan ke dalam wilayah takut lo kenapa enggak ada mitengdok nanti khawatir keduanya itu tidak bisa memecahkan masalah nah itu sudah dianggap budaya itu agama kalau sudah diagamakan itu budaya, tinggal bertanya Bapak ada enggak perintahnya? Ada enggak dalilnya? Kalau tidak ada enggak boleh. Itu perbedaan antara budaya dengan agama, Pak. Paham, Pak, ya? Janur. Loh, kenapa? Ada janur, ya, diharapkan supaya datang nur, ja'anur kan gitu kan. Kalau enggak ada janur, aduh, nanti akan sial nanti. Tamunya enggak banyak itu nanti, kan gitu. Nah, itu sudah diagamakan janur itu, Pak. Tetapi kalau Bapak ada janur, menandai kampung inilah yang punya hajat. Ya itu budaya, tidak masalah. Itu tidak dihubungkan dengan, paham Pak ya? Jadi, loh Masya Allah kok tidak ada janurnya, gimana itu? Nelangsa teman, anakku ini, ini kan. Gitu, kan. Nanti tamunya tidak banyak, tidak berkah. yang mendatangkan keberkahan bukan janur. Gitu Pak ya? Paham kan antara budaya dengan? Jadi budaya itu adalah sesuatu yang tidak dikaitkan dengan rasa takut, rasa cemas, dan rasa cinta. Kalau dimasukkan ke dalamnya masuk wilayah agama. Cukup Pak ya. Ya, memang tadi saya katakan munakahat itu mestinya kan ya idealnya paling tidak kalau kita ada pertemuan semacam ini oh ya. Ya, membukalah ya. Oh ya ternyata ada hal-hal yang terkait dengan persoalan munakahat itu ada ilmunya. Ya, paling tidak kan seperti tadi Abdul pernah dengar kan Satu saat kita menghadapi persoalan Tinggal nge aja kan gitu kan Ke Ustadz, ke ini, ini, ini Oh ya ternyata ada aturannya Yang repot Allah itu bikin aturan Ternyata kita juga bikin aturan kan gitu kan Kemudian kita mengatakan gak ada aturan dari Allah kok Seenaknya, nah ternyata Allah juga bikin aturan masalah ini Terakhir Pak ya Apa di dalam Islam ada Isra Donogini Donogini ada ada konogini harta yang dibawa oleh laki-laki, harta yang dibawa oleh perempuan terus kemudian eh, hasil bersama itu ada konogini dalam Hasil berdua ya ya Betul. Betul. Jadi begini, Pak. Nah, eh, jadi konogini itu kan hasil yang diperoleh oleh kedua yang diperoleh oleh dua pihak kan gitu kan, ya. laki-laki eh, dan perempuan keduanya punya toko. Di persentase di antara laki-laki dan perempuan itu Jadi cara membaginya begitu Pak Jadi ini ini, ini hasil kerjasama Laki-laki dan perempuan kan gitu kan Keduanya berperan PNS, gitu, Ya Pak. Ya. ya Ya tetapi yang namanya perempuan itu kan menerima Ini Terus oh, itu panjang Pak Misalnya ya perempuan itu Dengan pandai-pandainya dia kan ya Pandai-pandainya dia mengelola uang Terus dikasih uang setiap hari 20 ribu, ternyata Dibelanjakan 15 suami puas Sesuai dengan yang selera suami ini Ini cukup, pandai-pandainya seorang istri Menyisikan, kan gitu kan ya Terus dia mempunyai kelebihan Maka itu hak dia Di antaranya dia capek, Oh sebenarnya perempuan itu Tugasnya kan mengelola yang sudah Jadi belanja laki-laki ini -laki, ini ini Tapi perempuan kenyataannya sekarang kan Semuanya borong untuk perempuan Karena itu laki-laki harus bayar sebenarnya Kepada perempuan, kalau kita mau mendetilkan persoalan-persoalan hak dan kewajiban seorang maka seorang PNS laki-laki perempuannya e, ibu rumah tangga sebenarnya perempuan itu punya hak untuk dibayar oleh seorang yang PNS itu juga karena betapa ekstra kerjanya itu luar biasa ya ngepel ya ini ya ini ya memberi di anak luar biasa borongan ya mestinya kan seperti itu ya kalau didetailkan pak gimana pak nggak mau membayar laki-laki itu Ya, sehingga salah. Kamu kan nggak punya penghasilan, yang punya penghasilan saya. Sehingga terus kemudian hanya menerima seperdelapan atau seperempat lantaran ada anak laki-laki. Salah itu, Pak. Dihargai dulu harta warisan dari seorang laki-laki ini, kemudian yang di hak eh, i atau yang berhak untuk menerimanya seorang perempuan itu berapa kira-kira? Jadi yang namanya harta waris itu adalah harta yang murni milik yang sudah meninggal. Banyak yang keliru, Pak. Suami istri punya toko ya, asetnya satu miliar. Laki-laki meninggal dunia, terus satu miliar itu dibagi istri dapat seperempat atau seperdua atau seper sesuai dengan keadaan kan, tuan ya? Salah, dibagi dulu aset ini milik suami berapa, milik istri berapa? Bisa jadi karena suaminya yang capek ya, dua pertiga misalnya suami yang sisanya perempuan, sesuai dengan kesepakatan. Yang dibagi itu adalah milik yang meninggal Murni Tidak miliknya istri juga dibagi Tidak Jadi seperti itu adil Pak Islam itu Itu kaitannya dengan masalah mawaris ya. Ya, ya. Insya Allah Jadi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata tidak hanya menetapkan persoalan Sholat, puasa, zakat, semua Hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita Sampai kita masuk dalam kamar Yang sangat privasi Diatur oleh agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah tidak ada agama yang lebih lengkap dibandingkan dengan agama kita ini. Masuk ke WC, kaki mana yang kita dahulukan, keluar, baca apa. Ketika hubungan suami istri yang sangat-sangat privasi, ada aturannya, subhanallah. Agama yang lain tidak sejauh itu. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita. Sebagai orang tua, sebagai kakek kita ya, mengantarkan anak dan cucu kita. Mudah-mudahan ini merupakan satu sedikit bekal untuk membahagiakan mereka karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ya langkah-langkah agama insyaallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atub Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Mafaza telah kita simak Rekaman kajian Ustaz Muhyibin Bakrun L.C. dengan pembahasan mengenai munakahat mudah-mudahan bermanfaat bagi anda dan juga keluarga. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu selanjutnya. Mari kita tutup, tiada hari yang tersisa hanya untuk meningkatkan kualitas diri. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah 89.6 Mafazza FM Video huwa penyeluh kalbun Telah kita ikuti kajian Bahtera Ilmu Persembahan dari 89.6 Mafazza FM